s i n g k o n k o n k o n k o n a n oh pemimpin i t u amir tapi hakikatnya dia adalah ya, amir. Ya, buat, ya, amir itu amir adalah ya sebutan amir itu dipakai untuk orang yang sedang memimpin tapi filosofi dasarnya adalah dia sesungguhnya disuruh untuk menjadi pemimpin kan gitu mas jadi misalnya gubernur Itu Amir Bupati Amir, Presiden Amir Nah, kan t i d a k ada orang Mau disuruh-suruh tanpa dibayar ya Kecuali Anda <SILENCIO> ya. Nah, di Indonesia ini mas Kan sudah ada yang jadi Amir Sudah dibayar Sampai pensiun Diberi fasilitas mobil, rumah dinas Dan seterusnya Itu berarti wajib ya Pak ya Dia melakukan Melakukan Apa namanya Perintah-perintah rakyat wajib kan gitu kan? Jadi, kabine, presiden kabinet DPR pokoknya semua yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, semua itu wajib ain menurut saya. Itu kata itu, dia ngunci bayar. Oke, itu tapi n a k sampean, gak dibayar. Jadi posisi sampean bukan amir, bukan orang suruhan rakyat betul n g g a k Kalau Anda memikirkan Indonesia, berarti Anda bersodakoh. Betul e n d a k Anda melakukan i h s a n kata j a Fuad tadi. Kalau h a s a n itu kebaikan biasa, tapi kalau i h s a n kata j a Fuad adalah kebaikan yang luar biasa. Saya n g g a k harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda, berarti itu i h s a n Jadi Indonesia gitu m a s cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata j a f a d ya mikirin aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu... Stres sampai gue melakukan p a s a r a ini, gue. Apa ore mikir Indonesia itu? Nunggu. Itu ya. Jadi menurut saya, anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu, ndak bisa. Nah, nolong presiden kan ndak bisa. Nolong menteri ya, g a k i sobang dia ya, Kak, g e l e n d i tolong. ジャンプの i r 何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起こるか分からないです。何が起 Kalau kita kemudian membantu Indonesia, kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sodako, sunnah hukumnya, Mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia p i k i r i n re, pikiran j u m a n ojo sampai.、Oh, yeah. m e j e n kon, ya. Itu loh, Mas, ya. Saya sangat memikirkan Indonesia luar biasa, saya. Cuman saya memilih. Tempat yang paling inti Pada Indonesia yaitu u a n g cilik Yaitu orang-orang yang h u r u b a seperti ini Itu Bagi saya andal Ada yang paling sejati dari Indonesia Sehingga saya mau Ini sudah 17, 16 tahun 16 tahun Yang dijombang saya sama Cafuart 23 tahun Setiap bulan Dan tidak minta biaya pemerintah Tidak punya sponsor Tidak n g e m e s siapa-siapa Kita tidak mau ganggu Indonesia Indonesia punya masalah besar kok masa kita mau ganggu kayak kanjeng mau ke Spanyol t e m p o h a r i mau dibiayai oleh salah satu kementerian kita t d a k mau bukan apa-apa bukan kita sombong lu rakyat masih punya banyak masalah masa masa uang segitu banyak dipakai untuk tiket nyaki kanjeng <tuk> gitu loh mas jadi jadi kita mungkin anda tidak bisa mengatasi masalah saya tidak bisa mengatasi masalah tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah マーケイカンジン、インダプンディトーアタイ Kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban Betul t i d a k Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban Sedikit kamu t i d a k mikir Indonesia Sedikit kamu t i d a k Kok kamu bisa makan enak Orang disana digusur habis Berpuluh-puluh tahun, beratur s a t u s tahun Mereka hidup disana, anak turun Kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan Terus kamu bisa makan enak sebagai presiden Itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya Kan begitu? プロデューサーの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あな Hassan の時代は、 Urutan satu. Yusuf kala dua. Kan begitu. Nah, kalau Ahok gini. Coba anda sekarang. Gini, gini. Sekarang ngomong gini. Supaya anda tidak soal tafsir tadapur. Ini jangan sampai. Kalau kita sekarang melakukan sosialisasi tadapur. Jangan sampai menjadi pernyataan anti tafsir. Karena di dalam tadapur kadang-kadang sangat diperlukan tafsir. Demikian juga tafsir. Tidak akan kaya kalau tanpa t a d a b u r k a n begitu. Jadi kedua-duanya harus bekerja sama, betul nggak? Kita nggak anti siapa-siapa, anti modal. Gitu ya? Oke.、Okay. Ah, saya ngomong ini supaya, supaya Anda juga di, jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini. Kalau kamu tolak Ahok, berarti kamu anti Cina. Gimana tafsirnya? Anti ah uk, ah、uk, anti え キャメラタフセどうカうフギト。アンダーアンダーカンクランワスパター、ウェンサスティガンイシニア、ケティタワスパターアンクロープル。シンバランティロット、レッツレッツレッツレッツトーノマネ、コパス、コパス、コパス、キャンキット。チバカリマタディサウラン、カロカムマノアホプラディカムアンディチナフィエ。キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ Supaya tidak anti-Cina gitu kan. Oke, nomor dua. Ahok sama dengan Cina. Ahok sama dengan Cina, menurut dia. Jauh n gak g tafsir dia sama dia? Menurut dia berarti, apa tadi? Harus menolak Ahok. Kalau dia, kalimat itu adalah penegasan bahwa Ahok itu Cina. Betul n gak? Karena kalau kamu menolak Ahok, アン a ムアンティチナプラテ a アホアテラチアティ a リマティトパイアパンゲットマカニア a ムカムバリケ main resource カムカムバ k ケ sumber primaire ソマケンパニアキタプルカリマカリマカウディラピ a ニアカワスパチアンマカキタケンテ k a チパチパチ k チ u チパチパチパチパチ a チパチパチパチパチパチパ a k a パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパ a パチパチ a チパチパチパチパチパチパチパ u パチパチパチパチパチパチ n チパチパチパチパチパチパチパチパ u パチパチパチパチパチパチ n チパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ Kamu harus tahu senapannya. Apa kamu harus tahu siapa yang p e g a n g senapan itu? Kamu harus tahu siapa yang membayar pemegang senapan itu. Lala, p o k o k n meneng-meneng gitu loh, meneng-meneng, mikir-mikir, seng itu kan cuma output kesekian dari sumber yang beberapa langkah di belakangnya gitu loh. Dan kamu itu bingung takut Ahok, jadi presidenus, eh takut Ahok jadi gubernur, m a k s u d n y jadi gubernur saya, g u y a サティコプンドル。 パナティングル、カムキナヤチューズマチューズ。アク a ャラン、ヤングトワティアンダラティ a ニアンマナ。A place、スカラン、a ロカムリアティレワティレワティレワティ a ワティレワティレワティレワティレワティ s ワティレワティレワティレワティレワティレワティレ i ティレワティレ i テ a レワティレワ t u レワティレワティレワティレワティレワティレワティレワティレワテ a レワティレワティレワティレワ a m a ワ a ィレワティレワティレワティ u ワティレワ a ィレワティレワティ a ワティレワティレワティレワティレワ a ィ a ワ a ィ a ワ a ィレワティレワティレ マジ n ッチ、イトーラーレカパンタチャイトーヨモシティアイゴンカロー。<laughs> ya, <laughs> a ューマーランブルムーロー、チューマーランブルムー。あ u ろ、プシスチ a ーマーターン、ディボーハンドプシスチューマーラン ini カプリトヨー、メネアウィトゥーン。あくら、わせる。あげ、ただ jadi トゥチュラトゥス0ウニトゥチュラトゥステ n キネプリスタウヤ。そプロマトアタムチャオイデヤ。カナンダタオアタムティピキンタプロニアタプロニアトゥフィシキニアイトゥテリータナハリアンタナハリアンパリンムタティチャリリリマナ。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 キやタディトム a ャリアンカルタディトムシャリ h ンカルタディトムシャリアンカルタディトムシャリアンカルタディトムシャリアンカルタディトムシャリアンカルタディトムシャリアンカルタディトムシャリアンカルタディトムシャリアン setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi terutama Rasulullah m e n i m e n o n o dajjal n i n o n o y a j u d majjud ini di Quran juga ada y a j u d m a j u d dan seterusnya tapi pokoknya kalau dilihat dari, dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam darah petik kan iblis baru dajjal baru y a j u d majjud lagi sekarang saya t a d a p u r aja dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu kemudian Memuncak pada abad 17 Dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia Dajjal itu satu, satu cara pandang Dimana Anda ditipu Dimana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik p a d a itu neraka Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul t i d a k Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, Aku bikin t a m p a k indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan g i t u Jadi, Nono Arek, e、eh, gak usah tak terus-terusan, gak usah t e a h t e r a k terus, h terus, gak usah t a k s u s g a u h t e r u a k u s t e r u a k a h t e r a k a h g k s a h e r u a k u s a t e s h terus, g a t e k s h terus, a s a terus, a k u s t e r a k h e r u s a k usah t a k s e r u s a s a h terus, a k u s terus, gak u a h r a k e r g s e r u a k s a s a k s terus, g a h t e a k usah t e r u a s h e r u s a s a e r u s a s t e r k a e r u s a k a g a n u s e r u a s a s terus, gak u a h k e r e r u a k a a k s u s a h t a k a h t e a h s e r u a s e k a r a k gak u Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir dajjal tadi yang membuat manusia terbalik p e n g l i h a t a n n y a terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut n gak g sama neraka menurut Anda? Wong-wong Indonesia ini. Bener takut apa tidak? n g g a k takut-takut sama tau. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang d i s e b u t surga itu pokoknya kan lomah lebih besar. ブジュールはユーナケンのタセンティパイアナチェティアスピラシー g ランケパニアカンドランソルカイトアスピラシーマテリアリスムイトヤチェティバヤンイナチェティバヤンマテてアリスティキドロパチュールカイトウキトウサマスカリアクスロトリソディマケヤンパリンカンパンガンアロマンアティアンソルカチェンパーアチェン terus warnanya hijau tua g i terus u ya. t nanti anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir yang disebut sungai sungai itu tidak pada airnya, tidak pada apa namanya tanahnya tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya betul tidak? kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok n g g a k ada airnya, jadi sungainya bukan air jadi pada apa sungainya itu? シファーアリランイト。テンカムマンバワイ、ミンタティハルアンハル。ティパワニャ、アタスウガイアンマンアリリカムティアタシア、テリカムイト、パマレンタニャ、セスワトヤマンアリア、テリカムズアムアルカンセスワト、ムースモアスカラマチャン、ナティカムスキナリオスティムカンテンテラチャペ。テンペタニャティングアン、ヤングバキタティラビサパハムサルカ、サンベアニャテラ、カルティチ Ada kamu bikin beli motor baru, itu neraka bagi tetanggamu. Betul ndak? b e t u l n d a k Yang satu kawin mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita meng, me, apa, terpenuhi semua yang kita inginkan tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas. i in n ンス n ロシャー、マチャ t チャンキ a ェ a キ a ェラ、サンヤン a ン a カニ a グバ a ーンダーサモア、ウンド a パ a ア a ダ a ン、チ a ランダーウフィンウアマキン i キアタニン、インドネシアトン、ダタカンダータパパ、ジ a ニアンダ a タ a ヤ a ラボボ n マス。カ i jurukan lagi ikut tak t e ンティ t ュ lagi awas k o n カ n ya Allah semua jamaah kaji Tolong hidupkan lagi Sesuai dengan ayat mulai Allah mengatakan u d a k bukan itu Kenapa kamu ingkar kepada Allah Kata dia Padahal dulunya kamu mati Itu kan kalimatnya Dulunya kamu mati Kalau dulunya mati sebelum mati hidup apa e n d a k Berarti sekali Ya, sekali ya Dulunya kamu mati Berarti kita tarik ke belakang Berarti sebelum mati tadi kan hidup Berarti satu kali hidup satu kali mati Padahal dulunya kamu mati. Kemudian aku hidupkan lagi. Berarti dua kali. Kemudian aku matikan lagi. Dua kali hidup, dua kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini, Tidak aja anda hidup dua kali. Baru di surga. Ya n g r o k o k lah a n a k k o n a k Tapi dengan catatan r o k o k yang saya bilang itu omongannya d a j a l Kan gitu. Jadi kalau omongan saya, anda surga. Bahwa surga keberatan sama anda bu, tanggung jawab t u Yang lo ya, yang s e g e r mikirnya r e a Oh nakun gak tue kesegaran nuas, kaya n a u r i p nuas, ini segar. k e Jadi teman-teman sekalian, gajal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran ingkamaya. penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin、ya. di laut-laut dimana m a u c o b a i t jadi gugup demak jadi gugup semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong dimana Sunan Kalijogo memimpin、eh, penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan s e l e s n y a ini dia tahu persis シェフさん、何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何ががが Beliau-beliau itu kita cinta kok, kita ngomong macam-macam、oh、cinta kok. Cinta itu kan, cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat, vibrasi apa namanya cintanya itu gitu. Oke, ikut tak persingkat le. Gajal sudah berlaku, ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak. エル u ニアテチェ a ケムチアンサ a s a テ、サン a ィワラ、ティモルラワンパラ、コム a スモラワン、キャピタリスモ、サダテ e モ a ラ a n キ a ア i マチャン、トシピキナ d a クラ、e o ナション・ス i s g a リノオポス a イ a オバマノステイ i ウ i ポコエ、a n ラス、e g a ポン a ィ a グ、ポ o トウステ t a テ a ネクロ、ティポ o p o s t a t e o ラン、MAA、s s u k マソツマジニ、マソ j a r チャ NEGORO、 Jadi kita diombang-ambingkan, diombang-ambingkan, ya. dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah. Kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Yak Juj Mak Juj, kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Yak Juj Mak Juj itu dari utara. Nah sekarang yang menjadi paling j a d i sasaran y a k j u t m a j u t adalah Indonesia. m e n u r u t cerita ini. y a k j u t m a j u t itu pokoknya kuning lah.、Gitu. Itu. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia ke sini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan j i b r i l disuruh cari tanah liat. Sampai sini, disini sudah ada iblis jauh sebelumnya. Di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, disini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari. Begitu di ibliskan, karena layas j u t i t u tidak t a n g sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika j i b r i l mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, j i b r i l lari. Mikael lari, terus Israel lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis, i t u Iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel itu, iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul ndak? Iki gimana kok? ジューカーやたみよ。ジポミフィルアテインジャイロンフィルアディー、ホリファー、ラコティタロティー、ジューカー。サーラインインダー、アサマーロアケヤイプリスパルサー。パケマナチャラニャマミンダー、アタムダリスオケガ、プンリアンティー、ラコガン。 Nah, cara dia masuk surga itu, cara dia masuk surga itu gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu, dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis b l e n g masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu. Kemudian menunggu naga Beol. Begitu Beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari tuburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh bulung m e r a k yang sangat banyak di surga. Yaitu pasukan-pasukan. どういうことるすか アカニャ、シエプリシン、マナムウィアタン、ティ i ルマーエカ。 サヤコンドロンにかなったパハラニャパイモノジャフワタティリングウォーリング。 ソボゴン、キュロティオトスナピプロヘンチャン、キュロトサナピ、モサ <laughs>、トスプラダンラキス、モハオラン オーバーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガ人ガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガー Kabeh nabi gondrong, dari adam, m a s u d adam nang perabatan jalan a n g nang salon y a w u r ya tuh, apalagi nabi nuh, nabi nuh nggak sempat ngurusi rambut, dia bikin bah teras begitu besar untuk seribu pasang binatang, dengan sekian ratus umat Islam, jadi itu harus teknologi sangat tinggi. プロマキンティピナタン、ピナタン、ニスラウプテンガー、ディカシクウングンマシマシン、プロマキンティアットナタン、ナマニア、パルカ、チャダン、エプルスマス、オカパリトゥ、ィニアン、プルンドン、ティエコニア、パルカ、チャパ、アニチリタラン、キャパン、ティシトラ、ラヘリアン、ティクス、ラヘリアン、カエラヘリア、パピ、キトケティカイド、ラヘリアン、キトゥ、コンボクテア、ノカイソ、マンダヨカイソ、カポガネ。 Lai, ini Teman-teman Supaya anda itu luas Dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal Yang seharusnya tidak membebani Kamu harus tetap gembira Harus tetap seger hidupmu Dengan pengetahuan yang luas Kamu kan ketawa-ketawa sendiri Betul n g g a k Terus nanti iblis Datang ke, ketika k e kapal mulai berangkat Banjir sudah besar Terus <coughs> Gitu kata si iblis Terus Nuh, siapa i n どうしたらいい の, <上>の プレゼンうは何でしょう 今ャラがキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッす。そッキはッキュッキュッキュッキュッキュッキュですュッキュ知キュッキュッキュッ a ュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキ Pernah dihapusi ebis. Di depan pintu surga, betul e n g a k Sekarang dia pinter. Tetap komunis politiknya untuk imamah Cinaia. y <SILENCIO> Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal. Bukan lagi penguasaan-penguasaan. Titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan jadi sudah jelas kekuatan modalnya. Sekarang mainnya zona, zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara pulau Jawa, sudah jelas zona, zona, zona nakanya, kan begitu kan? Nah, tutup nih g m a n a y Ya, kan dia pernah jadi sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah nggak kuat. Kuba sudah dilepas embargo-nya. a f r i k a sudah lemah, nggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Athena, begini. a Nggak jelas. j i g a we menewoh, <SILENCIO> sesat juga. Oke.、Okay. Sekarang yang kuat cuma dua teman-teman sekalian Cuma dua Hanya RRJ sama Iran Karena apa? Karena ada Apa namanya? Kekuatan vertikal yang solid Cina sangat solid dari atas ke bawah Iran sama solid dari atas ke bawah Amerika tidak bisa ngapain-ngapain sama Iran Israel tidak bisa n g a p a i n sama Iran Makanya Ya j e o r Majos mengisukan anti-Siyah supaya nanti yang dibenci adalah Iran karena Iran ini pesaing utamanya ini politik penjaga surga、oh, makanya anda disuruh benci ini benci lah di sini benci gak k a u berduet gak oh nol benci benci ya oh ya ta seminggu lagi kita bisa bayar utang apa, -apa tidak anda ada masuk k a u berbenci benci ya cik e n d e n g i n a a r a a d a itu gitu loh sesat j a sesat loh sesat, disesatkan tuh anda tadi mana tadi terus anda gimana anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke anda tidak mereka terus melakukan apa、Meng、menuduh sesat gitu, g e n u d u h gitu tuh terus nolong anda tidak s a m p a i mureng-mureng nongkarude m a s u a nawang ah motor mana ya jalannya terus l o b u n t u l o b u n t u terus orang kamu dalam, kamu sesat ya, tapi <laughs> gitu kayak niki kalangan jalan g tambah disentak-sentak. <laughs> ada orang tersesat kok malah di, i ya mas, lo n g a k ada orang n y e t i r gak, islah gak roda lane, g n malah ditekan diwong sakabung, kamu sesat ya, lo mulane kulani kisampean duduk d a lane. g n ウォンシーラスサトマラティトゥテンササト。ロングランジ t ンキュンバトンサロランエピングランエティーウィングウィングアグタウ、ンブラン、モリナガネジャーフウアタタンブラン、サマータンメンデリキチュクチャ、パタンブランジアワーワー、チャランジャープロクジャンジャンキンドティ、モプルキチュリトウウウウッダイサマチュナジャムウンドウ。ウィス、ケソポポイ、オランガンポンクワーサトプサトウ、サロンド サンベニサンラー。ごとにレバーケーニさんゲーバー。ごのう、ウスカローとスキャラさんに。トシャタンローマンリリアポセコレバケーニさん。ごとにレバケん、ベニアマラティオリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリムリム Gitu kan, tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan Azizul a l a h i Ma'am itu. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya, ada manusia akan masuk neraka. Kan saya tidak tega gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat,、bapak. tolonglah aku. Jangan dimarahi Sesat itu sendiri sudah sengsara <SILENGALAN> Kenapa engkau tuding-tuding aku Bapak? Nanti aku tulis puisi loh <SILENGALAN> <SILENGALAN> Wes aku k e p ingin ngomong terakhir ini nih kira Soal Tadi kan asalnya tafsir Tadabur segala m a i n jangan sampai b e r t e n g k a r Indonesia juga tetap jangan, jangan terus ditinggal Indonesia itu kekasihmu Kamu harus tolongin dia Kalau bisa kan gitu Syukur dia minta tolong, kalau dia t i d a k minta tolong nanti kita t o l o n g kan GR. Kan gitu. Kita tak tolong ya. Lih, siapa senjata? Tolong. Lalu lu dewa sampe ya? s a y a t i d a k ada masalah kok. e n a Indonesia ngomongin itu ya. Tuas oleh munginik.、Nah. Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok. Gitu loh. Nah. Sekarang y a k j o t m a j o t itu sasaran utamanya adalah tempat dimana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis dajal atau y a k j o t m a j o t Iblis. Ini anak baru. <tuh> sekarang menyerbu tempat mbahnya. <tuh> karena t i n g g a l n d a iblis.、Hei. エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、e プレスは、エプレスは、エプレスは、エプ i スは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプエプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エプレスは、エ アプリス・ヤング・スータ・プラチャー・ i バダ・ i ハマエプリス・プランンママッサ・アパカ・エプリス・タディング・ガバダ・モハマッサ・ディ・ウェスト・ラザ・ギア・アンダ・アテラ・トゥ・ルーナン・エプリス・チャンアテム・ヤング・スーンディラン・ Rabini Kanjeng Nabi Iblismu Kamu Kendalikan t u r n だ Selama ini Maka Jangan Dipancing-pancing Untuk Keluar Go u Metu Temen Sunggu に Area-Area k a n Gitu n g e r t i m a k s u d Saya n g e r t i m a k s u d Saya Jadi Temen-Temen Tolong p i k i r Kembali Jokowi Mikir Kembali I Saya n Gak g Mela w a n loh Saya Saya Kan d u t u Iki Gone Mbamudew Iki I I Tempat Mbamudew え Ay, ayo wis, oh no cerita nih, jangan marah ya, bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku, salahmu Dewi, buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. カロメカマセハニアエプリス、カリアナカンセクラハンチョラポー、エプリス、イラブサシラワン、セクラルリタチョラトポン、ヤチュチかチュチ。ダピカナエプリス、ヤンチュー、ポラウイン、シュタムナナ、モハマツォロー、エサラム、マカンカウ、アカンディサイアニ、アサーチャン、ミンタプルピアン、ガラカミ、カリアンカンキタリマス、ラマイン、ダジャマサラト、キタリマ、マルシアナキタリマ、ダジャマサラ。 Gitu loh, cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta.、Oh, oh, oh, oh, oh. Merempel loh, jika ih, rempel loh ya, lo nih sore m e n e n g o sus, mari o sus, dikarun nih sore menek. n、hmm. oh, oh, oh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci... Taipan, taipan, saya kita tidak membenci Kita cuma bilang, tolong d i f i k i r ulang Ayo kita baik-baik ke depan, benar n gak? Tolong dipikir, wong、oh, kita ini mudah kok Ini turunan Iblis Ibaratnya ya Itu sudah apal sama macam-macam Semua diterima di pulau ini Siapa yang t i d a k diterima, betul n gak? Semua diterima, tau orang Barat, orang Arab, semua diterima Ada, ada masalah disini Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok Dikasih makan kok Kita t i d a k anti siapa-siapa t i d a k ada rasisme di Indonesia Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme Kita menerima mereka semua Sejak b e r a b a t a b a d yang lalu <tuk> Cuman lo Jokok pake kabere w i n g i k o s maringunu kok t u g u gak nikos itu Maringunu seomai a kok t <tuk> u <tuk> g <tuk> u Mari u n aku jadi pembantu rumah tangga. Jadi、ah. saya ingin bicara n i Jadi saya ingin bicara n i a s u pekati eji. Kita tidak anti loh mas. Kita tidak anti loh ya. Tolong ingat. Kita tidak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali. Jin pun kita terima. Dan sekarang saya akan mengajar k a p a d p a d a Anda tolong jangan benci jin. ただいま n と言うとき、あ a は manusia gitu kan terus いまだか、あらはんときなぱか、t i masih itu it m a、uh、s いま <laughs> だか、j ら n d ときなぱか、あらはんときなぱか、u らはんときな a か、あらはんときなぱか、u らはんときなぱか、あらは a ときなぱか、あらはんときなぱか、あらはんとき dengan j と n itu kompak kenapa kalau ada j ん n merasuki atau siapa merasuki kamu t u あらは itu j ぱ n terus kamu マンジャークパチャカン、マンダランラビ・スーライン。トゥキチンパンガんャロチン、キチンパンガキャロチン、ワシャオトゥキトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ tolong bilang sama manusia itu yang nakal jin itu cuman tidak ada 0,01 persen bayangin kalau yang nakal itu 5 persen aja dari jin yang jumlahnya b e ratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia kalau mereka nakal setiap sidang g a b i n a t kesurupan kabe bener g a k setiap orang j u m a t a n h o t e p n y a kesurupan arti itu Setiap sekolahan di kelas Gurunya k e s u r u p a n Setiap orang Tidur dengan istrinya Suaminya diganti jin Dan mereka mampu Melakukan itu semua Ayo awas n g k Masih disampai temen kok Demikian standing comedian a ス、オチ a ドラウ a t dulu pernah menjelaskan kalau orang yahudi itu kalau d i p u k u l dia membalas b a タフ a n itu m e n j a d i hukum kalau orang n a s r ャ n i sangat a r i リウクウム、カロアンマ i ラニ、シャンアタレフ、チポクル、n g カナン、パッ kalau islam カラジャーフウ a d ティパタンブラン。Islam、シ a t アダラ a オナルティティングアティングアティングアティングアティングアマニアウマタンウアサトン。カムポニアハマンバラス。タピカロカムマフカン、イトルビムリアティアダバンアロスパナウアタアラカンティリシンタ。キタティダンジャリコロンアン、キタティダアアカ r ピクン enggak、kita melepas an, an me anda semua、anda jangan percaya sama saya。 マジャフワサマシャパプンパテカバラトウハン、カバラモハマト、タンカバダヤンプナーサティダータンダダマサラ、タフワダダダマサラ、イドロ、シャティチャンガンメンジャリコトス、マカタタプチマヤニティタマハセルカン、マジャフナマンダダマサラ、カマランダータシアランヤンヤングミマミ、タラバイヤングリネケティ。 アラハンドゥリライアロンピラララメイラロフマネラフェマリキヨメティンティパラスセン。<łość> サトウルマスモアマティア、ポレマスオマナハチャ、ポレメル、マダピアマナサチャ、タピコンバリコパラタタプリアイト、パワーアウトプモー、ロピラマタン、イラミン、ウントシアパサチャ、ドルナガス。 a n g ketiga Kenapa engkau begitu sehat? Eh? Eh? Karena menerima Karena menerima Maka engkau menjadi sehat、uh, Ada sih sebenarnya Tapi engkau kapan-kapan a Five Heaven OK、すみません。 ウワイジワマ n g e l j i na, say,、uh, a, uh, w, wa, w i, a ウワイヘティマ ngelhati bantu untuk b e r du t u k k e k u a t a n s a d e d o l i n i o r a n g u a s a y and i r i s a m p a i r i ini. y a n s i g n s g k bisa k u m p u l n g a n o r a n g u a s a i h a r ini. i n s a l e n t u m down.Trus t a d i s a a b a r u d a t a n g e n g a n t e m a n m a i k e n d a r a a n d i s a m b u d e n g a n Robbi Lata d a r n i Fardo a n t a h o r u l Varithin.Yang b o l h s a y a r t i k a n s a r b e b a s Ya Allah <t> Jangan biarkan aku sendiri atau m u n f a r i d berilah aku pendamping, engkaulah sebaik-baik pewaris. Atau kalau masih yang jomblo-jomblo di sini bisa untuk nyari jodoh. Ya Allah, jangan biarkan aku jomblo. Ya, ini benar serius. Berilah, saya, saya sering ngasih amal ini kadang-kadang a -kadang m teman-teman saya. Berilah aku pendamping, engkaulah sebaik-baik pewaris. Itu bisa dibaca di sujud terakhir. Itu, itu bisa pernah dibaca Nabi Zakaria, Nabi、uh, Ibrahim, dan lain sebagainya. Terus, sebagai...、Uh, La, uh, follow up daripada Robila dan Nifard dua a t a h a r u l a s a sebelum saya ngomong nanti puncaknya tentang bagaimana merukunkan eh m e wahada yuwahidu mentauhidkan umat Islam At, karena Islam itu sebenarnya yang non Muslim tolong jangan kecewa saya men,、uh, mencontoh dari b e g a w a n guru saya Islam adalah mengamankan jadi nanti puncaknya di situ mungkin untuk oleh oleh dua tujuh Mei nanti、uh, ya、yeah. tentang t a d a b u r tadi saya bisa m e n a m b a h sebagai サイアンバイジュカナスバゲロビ i ラダデニスバゲカワンスバゲイグルーズ b ャビアタラスバゲモンファレットパワーリスヤ l ah ah us, alah, tadi, is,、ah、juga, a イ t e r リタディ s ラ l a h t a d ロブナマ a l ラクタ b デ i ベティラト m スマサラタディマサイブリス h ン a イジュ u バ a t ディス r a ラ ayat 21 itu ト e r b u n y i ファコサマーファコサマーハマーインニーインニラクマー、Laminas、Laminas、l a i n a ン。Ben Berkatala, h Iblis, a t a u Samiri, a t a u Samar, k e p a d a k、ah、Guru, ong, itu, e d u a n y a a d a b d a n Hawa, Ito Itu t a f s i r s e t e n g a h t a f s i r s e Tata e n g h de b u r s i l a h k a n b a h w a Akula a d a h p e n a s e a t m u s a y a p e r n a h m e n d e n g a r d a r i b e g a w a n Guru, p e r n a h m e n g o m o n g o r a n g s e k a r a n g i t u p e n c e r a m a t a u a p a s u k a n y a n a s i h a t m a n a s e a t i s a y a t i d a k s e t u j u d i s i t u Itu di surat a l a r a f ayat 21. Terus, saya kemarin、e, SMS dengan kawan saya, seorang Kiai Hos dari Tapal Kuda. Yang saya katakan, saya mau curhat Aman Jenengan sebagai penerus Al-Makfruh. Kenapa titik k lambang Majapahit atau surya Majapahit itu jumlahnya 9. Dan diteruskan ormas Islam terbesar di Indonesia. Kenapa tidak 11?、Ya. Karena dasarnya jelas di surat Yusuf ayat 4. Kalau Nawakartika atau bintang 9... mungkin hanya pas ketika zaman wali atau zaman awalnya berdiri organisasi tersebut kalau ukurannya sahabat empat, kenapa Imam Hasan tidak dimasukkan padahal dipilih lewat suruh dan memimpin selama 6 bulan lebih walaupun sehari bagi saya kalau k h a l i f a h tetap saja k h a l i f a h Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya dan ayah anda, c a k n u n dan c a k f u、uh, a t perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa singkat saja、uh, karena saya ingin tahu Uh, pertanyaan ini Akhir-akhir ini b e r s e l i w e r a n di kepala saya Dan penasaran sekali ingin tahu jawabannya、uh, Pertanyaannya itu adalah Keimanan kita itu Otoritas kita Atau otoritas Tuhan Atau kolaborasi keduanya Dan bagaimana kolaborasinya itu Kalau misalnya kolaborasi Lalu yang kedua Bagaimana kita bisa mencapai standar umum keimanan yang baik Dan bagaimana mempertahankan keimanan itu キマナジャーニャー、コマリココアナチェイヤー、キー un,、ソラタ a ヒュチ オランプリマント、アデラ、オランプリマン、カパタ、アロタン、ラソ a d コムテンティタ、アラコラ s タン、コムテンティア、プッチ、ハッタニア、タンテンティリニア、ティー、チャラン、アロア、エトワチェ、セディ、ウント、d ンゴコ、イマンキタ、キタ、タコ、マンタ、アタタカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ Standar iman yang, yang benar tadi. Ragu itu misalnya bagaimana? Bukan ragu Allah itu kita yakin Allah itu ya Tuhan yang ma'asa. h e Tapi ketika kita ragu akan rahmat Allah. Ragu akan rizki Allah. Yang ditentukan untuk kita. Ragu akan ketetapan Allah. Yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Nah itu juga ada keraguan berarti itu. Jadi... Pengertian tidak ragu itu Bukan hanya soal ragu Benarkah Allah itu Tuhan Yang m a h a e s a b e n a r k a n Muhammad itu r a s u l a h bukan itu Saya kira kita semua yakin i Tapi u t Ya itu kelanjutannya tadi Ya Ragu bahwa Allah itu Betul-betul p e -betul m b e r i r i z k i Ragu bahwa Allah itu betul-betul Akan memberi jalan keluar kepada kita Saat kita menghadapi kesulitan Ragu bahwa Allah itu Sudah menetapkan r i z k i untuk kita シンガキタプルー、メンチャリ、チャリ、ヤシャラティダ、プナル、ナイトナマニアイマニアンタンバラク。タピイトハシキキティティティングン、チャーハドゥ、ピアンワーリンワンフォーシヒンフィ、サビリラ、プチハトゥ、イトゥアデラチハトゥアデラチハトゥアディアンパイアンプラダマ、ティングンハッタ。マガパコティングンハッタルー、カナチアッタートゥティダーガンプラナ、ハピス。 Apa, ke, ke, kepentingannya、ya. Jadi tidak akan pernah Kemudian ada masa dimana Orang tidak, tidak perlu lagi berjihad dengan Harta Karena sepanjang sejarah Manusia pasti Manusia juga ya, Memerlukan ini,、eh, Jihad dengan harta ya, Untuk、eh, Membantu orang miskin Untuk membantu orang yang ke Susahan, karena memang di dunia ini tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin keadilan Sehingga ada orang-orang yang termiskinkan ya. Maka i jihad w i a m w a l i k u m ini nomor satu Baru setelah itu jihad dengan diri sendiri ya, Yang itu artinya sangat luas Jihad dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga Baru kalau memang-memang diperlukan ヤバネピさん、ナイトピアムフォセコミド、ヤバ、チーハティング、ヤバイト、メモンティプルコンタピパタ、ワクトニャ、プランプラン u ィコミュティアン、ワクワティパチーハティコカノ、モソヨンドレモソン、アンライトプランギ、チェッタカンモソ、ウンドティ、プランギ、プランプリト、ヤ、チェッチーハッピアムフォセコント、サンハ k ワスフォンガティアニャ、トマソ、カレン、キタ i ini juga jihad ini. Ya, ini ciat kita. Nah, jadi、eh, itu salah satu saja kita ambil penjelasan Quran langsung mengenai standar keimanan. Di ayat yang lain ada m i s a l n y a i t u k a n masih bisa dicari、eh, lagi dalam Alquran. Tapi saya kira.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 マンワーフ。Uh, cari hubungan antara keimanan dengan cobaan dari Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu, ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu Wataala berupa sakit dan lain sebagainya, itu harus juga kita sikapi sebagai salah satu cara kita untuk naik kelas dalam keimanan kita.、Ya. Saya kira begitu tambahnya、uh, untuk サイヤー、カナマンガブサイパパンタティー、サイヤーマラザプンドングンサロシアカン i n チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニ a チェリビニー、o ェリビニー、チェリビニー、チェリビ a ー、チェリビニー、チすリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリビニー、チェリ belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati k a n g a k soal jawab. Satu ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika. Yang seperti itu Dialektika seperti itu Misalnya saya kasih contoh gini、dek. Allah mengatakan Udu'uni astajiblakum Berdo'alah kepadaku maka aku akan mengabulkan Akan menjawabmu Tapi itu nanti ada mekanisme begini Kalau kita minta t i a p h a r i Dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita Bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa Kan gitu kita Itu juga agak Allah kan agak kecewa juga lah Kamu itu minta kok gak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan Kalau kamu minta-minta sama Allah Allah mungkin jawab begini Kamu itu kurang apa? Saya kasih segala macam t u l u Masih minta-minta terus itu Itu salah satu kemungkinannya Dan ini kamu nikmati aja Tapi terus kamu gak berdoa Terus Allah malah ngomong lain lagi Sombong betul kamu gak minta ke aku nah, Yang bener yang mana? Minta apa enggak minta? Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu. Supaya lebih makanan k e m a a n g a n Puncak kematangannya kita belum pernah tahu memang begitu hidup itu. i t u loh, Dek. Dan mengukur iman sendiri ya n g t i d a k bisa. Yang bisa mengukur ya Allah nantikan. Kita enggak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya, Dek ya. Menurut saya itu... itu tambahan aja supaya anda jangan terus mencari jawaban objektif kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif tidak bisa tidak bisa suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik tidak acak、nah, fuad tolong dijelaskan nafas ini saya mumpung c a k fuad di sinilah ini kita habisin lah pokoknya ini, ini gila ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis Misalnya sekarang, Cak Fuad kemarin menjelaskan、e, waktu di Padang Bulan. Kan selalu kita ini bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah gitu kan. Nah, Cak Fuad, saya kira Cak Fuad kemarin membedakan antara, itu kan kalimatnya litas kunu ilaiha, bukan litas kunu fiha. Mawadah rohmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. マウ itu jangan semoga n sem a ト k a n ンアンスワミモディ a グ、イトゥシュラパスティ a p a ンガノガムチンダイゴ、ト cinta n i カ、ナカンシャツモカ、ナカンラ、ピラポ d a h sudah pasti rahmah sudah pasti tidak ada semoga Yang semoga adalah sakina. Nah, litaskunu ilaiha jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus kadang sakina, kadang e g a k Awan sakina sore e g a k Begini sakina sakina m e n a l selesai sakina e g a k m e n a l Maringnu pegeloleng a k sakina, sakina m e n a l Terus enggak d e k sakinain pak d e k weswe e g a k sakinanya. 私も大きなファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私もファーディネームを持っていて、私も ウントピササキナイトワジャーアラバイナコモルマバタタワジャリアラメマンアカルマンシャピサンマンチュクバラサキナマカオロマンチェプラカンマバタタンロハマティタラムテリチャリトウウウマアウラヒアムブリカン、スダー、スダーティブリカンバタアウラバタハティサオランマンシャエトウ、テンアンパサンアニャイトマバタワ、ロハマナイトウラヒアムジェリポカウントマジ サキナ、タピスカ、ラキリスツアー、インマ、ブリカンサー、トウチャラタン、パワチシトウ、リタスクノウ、イライハ、イディア、タスクノウ、イライト、マンドトマン、サイア、プラティ、インプロセス、ヤングトロス、マンドロス、マンノチュー、ケ、サキナ、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤングトロス、ヤン Jadi、eh, ini proses sakinah itu. Terus-menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawadahwa. r a h m a h Itu harus dijaga. Kalau itu dijaga insya Allah tercipta sakinah. Misalnya istriku dulu kok apa seperti ini cantik sekali kok sekarang enggak. Misalnya gitu ya. Ya Kok sece j saiki ya. Kok tonggokul wayayu saiki misalnya gitu ya. Nah ingat r a h m a h disini. ラーマ、ラーマ、ダーバ、シナチェネ、タビ、ポチョコ、カンギトゥヤ。イキンディス、カイアングアタタ、ポチョロサイアーマ、チリマワーマ、イトアロス、プリカンディングントロス。ヤ。ナ、カロイトティチェリカンポカン、マカ、サキナ、アカンタ、ウチョウ、ヤ、マシュポンタンカ、ストラタンカ サキナーラキチェリポクトイトニナミス a ティ a ンプラセトラングリティバ a ンウランヤキロキロイオンゴティトレイシングアティスモーカー、ティングアンマウォッタ、タン n ーマーメカプルトゥアトワーカメレカムンジ i ティ、サキナウノギマテレシピュー、サン g ンガゴ、キャロンガラジ a n nggak jelas シャーク香音がな t Nanti saya tanya langsung ya sama yang bersangkutan ya, paling tidak b e r a w i j a Ya 5 tanya langsung karena beliau yang berunding terakhir dengan Sunan Kalijogo di Gunung c e r o a w a n gitu kan? Ya nanti saya tanya langsung daripada saya yang jawab nanti kon kok langsung jawab jawab nun gak enak aku, jadi kalau nyuman izin tak jawab itu narek niko. Oh ya gak apa apa nun gitu karena saya kan harus runding terus. nanti kalau tidak nanti saya jadi ano jadi f a d i l i z o n gitu <SILENCIO> gitu atau siapapun lah pokok n y a saya ingin lah pokok k l a i k l a i m klaim-klaim klaim-klaim gitu gitu ya nanti saya tanya langsung kenapa sebelas eh kenapa kok tidak sebelas iya ke kenapa kok sembilan gitu karena sembilan sebelas itu kelahirannya istri saya ya itu sebelas november wow apa hubungannya bang? <SILENCIO> マリン・プラタニアン・アラカパル・プラタニア・ティカラトス・マプルトン・プロンバン・ラキ・ラキニア・トゥ・チュラトス・プロンバン・プロンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ パーチャーパネキャンパン、ナコタニア、ウムンパプリキャンパン、ウインドネシア、ムバランティイズアウト、アムダ、プニャキャラキャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラキャラ、キャラキャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラキャラ、キャラキャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラキャラ、キャラキャラ、キャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキ Karena kecerdasan itu outputnya itu ya ekspresinya itu ya kelakar itu, kelakar kelakar itu. Loh, ini serius mas? Saya sayajak kecil saya berkelakar, tanya c a u a t Saya sama cawat itu, cawat itu menjadi kakak saya itu pahalanya sangat besar. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya itu tidak pernah keluar dari tidak pernah tidak keluar dari sekolah. Seterakhir saya keluar dari SMA. Pi aku tidak keluar. Saya kelas satu juara. Setelah itu saya kenal sastra Malioboro, tiap malam saya di Malioboro Satu kuartal Satu kuartal itu empat bulan Saya izinnya, bolosnya itu sekitar Tiga puluh sampai tiga puluh lima kali、oh. Dalam satu kuartal Terus saya meneruskan Tidak ketututan pelajaran, akhirnya saya keluar Terus saya di Deketin cavuart sore sore nun Bisa nike h lo, marek nopo sekolah Bisa nike h dok,、eh, semarung n u g a k sekolah g a k p o p o カナジャワピランイプ、セランソン、オケ、アナサイア、プランカク、Rumanya Kapala Schola, y o n g Kamarin Sudasaya, Maki Maki.To me mean them of Kanasaya, Kanapa s a k u r Schola, Kanasaya took to o s e s s a i to go to o s s s e r e t a r Saya, u s r o MS, u s r o m k o r t s Karena saya s a y a disiplin orangnya Saya tidak perlu disuruh disiplin, saya sangat berdisiplin Karena saya saya torikor sejak kecil Saya tidak pernah melanggar Saya betul-betul tekun disiplin dan sangat rajin Gitu Nah, saya mengerjakan sebagai k e t u a OSIS itu semua urusan saya beresin sampai akhirnya berbenturan dengan jam pelajaran. Karena nanti ada lomba apa di sana, ada kontes apa di sana, ada matematika, olimpiade. Semua saya ngirim teman-teman itu demikian apa sehingga banyak yang berbenturan dengan pelajaran. Akhirnya guru marah sama saya. Ini gara-gara OSIS ini. Gini, gini, gini. Jadi tidak lancar pelajarannya. Loh, aku g a k padan. k a t a ketua OSIS saya, g u e d イア a ミニ s ランが a カ所のマーティマーク・クーアーク・ナンカ・ s u スコ tak s アクティノイキー・ o ランでテクターをして、ラランでデ u セルはサンベン・ウ o ッ d ウェ a グ・ウェッグ・ウェッ a パッシ a ン・ウェ a グ・ポグ・ a シュ・モレー・ハグ・モレー・コンドジャフウアティラユ・サマジャフウア i ィリトウ・ハリコムチアン・サイコム a アン・ミンダ a アフィトウチェジサイア・トムンドムシャリアン・メマアカ・キーラチェリー・ チャファディパ a サイアウトタフ a ン a ウサファランアウ a サウラシダチュコムシマソウカイソンラテニアクイズワーピアサタノサイ s トヨア a ーナカルグアウトワウスポウウスアコモマチャリチ a k ァディパナダ a ウラムラクンド a ョウチャリ a ン a モフ uka ダモフ uka ポワサキュチュグウムクウエストダモフ uka puasa Saya terus lari ke gerdu, gerdu itu kira-kira 300 meter dari rumah saya. Terus saya di gerdu, usai mewang buko, aku u d a k gerdu ijen. Terus dirayu sama kakak-kakak -kak saya, mbah saya, gitu. Aku gelem buko, tapi melakun a k dodok. Gak apa-apa nang tekomah nang gerdu, bom. Kak Fuat m u n d a k dodok ini gak apa-apa. Wes, wah a p u nangkal pol w a k t itu mas. Ya, jadi kalau saya kembalikan kepada anda deh. Jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini. Wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan. Bekerjalah kamu. Fantasiru filat. Untuk mencari nafkah. kan? Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan. Kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialetikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. gitulah. Eh、nah, Kamu jawab begitu. パピるントランジャーにかけたんびラン、わは、ah、i、ah、ハンバーク、んかうてた、プリマン、ケチュアリ、アクカシ、イチャイアカムドプリマン。あよびあげ Malaikat itu percepatan speednya itu kan lima, gini, satu harinya malaikat pada manusia lima puluh ribu tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah lima puluh ribu tahun. k a r e a t u wes t u w e k kan. Wes j a t i agak, wana capek jadi a g a Lima puluh ribu tahun wes j a t i agak dong. Apa itu? Badar besi. アロシンディリイトマニャポティリニャイトアニャスリポタオン、スピッニャ、ケピカモニキ ita。アロトアメイトアロイトアメイトトトパタシャニャアロイトヨジョバジョバンドアロコマハプシュコリピジョバ。 アシャクル、アロマ、プシュークル、a ンジョン、ah、k ルド、ah ah、トゥ、ハンドプシュ n クル、ピヨトゥ、イトゥ、マハミヤ、カルティン、アフセル、アピザ、コア、アロマ、プシュクル、タピチュー、アンフィア、アロマ、タガン、バハイ、マノシア、マスキー、ポン、カオ、プ、ポア、パイク、ソ、ティンギ、ク、キュー、ノン、ア、キュー、ティー、ア、プラン、バ、コモリアン、キュー、 i Terbalik u t kan omongannya Yang tadi bilang aku maha bersyukur n n a k bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu Terus dikasih bersyukur Ini Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak g butuh apa-apa Tapi dia bilang aku maha bersyukur k a y a k p a sih gitu? Sampai ya nih <laughs> <gitu>. Joss Joss <laughs> アローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアローアロー h ローアローアローーアローアローアローアローアローアローアローアローアロアローアローアローアアローーアローアローアローアローアローアローアローアローアアローアローアローアロローアローアロ パカン・アロー・ティマー・アタン・カウ・ヤバシャバ・カロン・カウ・カロン・カウ・シンディー・アクウ・ヤング・トゥア・カウ・プ t ト・アクウ・ヤング・ティカ・カン・ギトゥアン・サマキタン・ディシニー・タン・アパカ・アロー・ヤング・ Kita gendong, bisa aja basuri, basuri, Pak n u i s Apakah kita yang menggendong Allah atau Allah yang menggendong kita? Kan Allah yang menggendong kita, jadi Allah menjadi huruf "ba" menampung kita. Itulah ibu "ba", makanya kecil, u p "ba", kurang jelas huruf-hurufnya Allah itu. Silu, p "ba", gitu tadi ya. サティネマティトジャンジャーリチャーブンオブジェクティションネマティションチェイヤーシギムニンカティギムニンキューンカロプロスカラカムチャンアンドゥキアンアロウキアンアロウキアンアロウキアンアロウキアンダムジョパウキンテウエアラモウキアリカチュウムウキヒリザヤトロスタペンチアチアチアラタゴンゴワトキアカムアウマ アナウンドのモチー、キドラ、ウンドのモチー、サムシャン、ジングリー Ya tuh, selamat aku dikon ngelindungi kon gitu kan akhirnya aku dilindungi dan aku tidak sakit tulang seharusnya sakit tulang saya karena saya dua bulan menjadi gelandangan di b e l a n d a dan saya benar-benar harus sakit tapi saya tidak sakit dulu pernah sakit dikit sisanya disini d i apa kini kini Dik, tulang kini, bangkean kini tapi sekarang udah n gak g ada dan seharusnya mati seharusnya dan seberkali-kali saya seharusnya m a l a i kata-kata kon ibu n g e r e p o t i aku、ya. gitu Gitu deh, ya deh ya, yang asik, yang asik sama Allah, isek ya, yang, yang akrab sama para malaikat, akrab sama Allah, dan kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia, bilang sama dia, Mas, i k i b o c a i hurung k u a t k u e g a r laku baik. Itu yang membuat, n y u n s a i u saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu, dan saya... Kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lagu saya tidak mau ngusir saya. Mister cekel i n i arai g u r u n g kuatku melalui saya. Ya, apa-apa ya. Mau a k a k u lah, gak usah ganggu、yeah, aku. m u n g k i tak k o n a k a t a k tak a p a k p a ini sakarnya. Iki arai sano iya kiri. Karena aku tak cekel gini, terus dia tidur.、Rp. Sudah sembuh dia. Kosong lagi. Akhirnya jinnya ikut saya. Gitulah. Terus jaluk cak aku tukok、no、sate padang. Nah, aku j a w a b n y a gampang sampai t e m p a t y a n g dasmu aku d e w i angkringnya kadang gak di dowe ya kalau ngongkong doyol doyol kalau ngongkong nyopet enakmu d e w i enak jenjalok m a n g a n menungso <laughs> ya tapi dia ketawa wah sampai ini l u j u t e m e n l u j u teman maka mereka seneng sama saya loh パワータマンタ l ンタナチャタマンゴ、サモタチャタマンゴ、エディロマンス、バイア。 マカラマンガネチンのサマダラワンキュー、チェリガラタパ<ッ>、カロアタヤンキシュパンティンデ、ポティプルウィティマナマナ、カロトラパクサ、カロトラパクサ、シュプトンチェングタカンダ、ノンバナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ Demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto. Terus ada satu anak yang... c a n u n tolong aku c a n u n le Demo tidak s a r k a l a r Tolong aku tidak jauh cah. a n u n Tiba-tiba mas, dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Yang jaraknya 15 kilometer dari tempat demo itu. Dan dia n g g a k paham sampai sekarang. Dan saya bilang, enggak, kamu itu enggak demo, kamu itu memang di rumah, kamu ngelamun. Kamu itu ngelamun, tidur kamu pikir kamu demo, terus kamu ngelendur ke depan rumah, saya bilang gitu. Loh, jangan serem-serem, saya n g g a k punya kemampuan apa-apa. Loh, temenan mas, itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya terus kemudian beres masalahnya, bukan karena nyebut nama saya. Cuman Tuhan tidak tega sama saya. Oh a l a s a k n a r i k w i s disebut-sebut jenengi m a u s o k a t a m a r e k n o Kan gitu. Bener n g gak mas? Tuhan kasihan. <tuk>